Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala an la ilaha illallah Wahdah, la anna Muhammedan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Yang kami hormati para hadirin hadirat jama'ah Masjid Agung Jama'i Kota Malang Para pendengar mustami'in mustami'at Radio Madinah FM Serta musyahidin musyahidat pemirsa Madinah TV Pada channel Youtube yang semoga kita semua Senantiasa dibahagiakan, dimuliakan Dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fid dini wad dunya wal akhirah Amin ya rabbal alamin Bapak ibu sekalian Pada kesempatan kuliah subuh pagi hari ini Kita akan membahas satu tema tentang Mengapa kita harus bermadhab Sedikit banyak tema ini akan menyinggung pembahasan tentang slogan yang akhir-akhir ini makin sering kita dengar yakni slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini sangat sekali lagi berhubungan dengan pertanyaan mengapa kita harus bermakhab kita sampaikan dulu apa makna bermadhab ini lalu apa dalilnya serta Bagaimana pendapat para ulama mengenai keharusan bagi umat Islam untuk mengikuti salah satu madhab? Madhab dalam agama kita tentu klasifikasinya ada madhab teologi, madhab aqidah, lalu ada madhab yang namanya madhab fikih. Sedangkan yang pagi hari ini kita bahas tentu adalah tentang madhab fikih. Dalam Islam sudah maklum madhab itu ada empat, sebenarnya lebih dari empat, tapi yang sampai kepada kita melalui para ulamaknya, melalui kitab-kitabnya adalah empat madhab ini. Yang pertama adalah madhab Hambali, madhab Kalotirunut Maliki, madhabnya Maliki dan Pendirinya, penyusun atau perumus Madhab Maliki ini Adalah Al-Imam Malik Lalu yang kedua Ada Al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Madhabnya namanya Madhab Syafi'i Yang ketiga ada Madhab Hanafi Yang merumuskan adalah Al-Imam Abu Hanifah Dan yang keempat adalah Madhab Hanbali yang merumuskan adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal dari sini perlu kita sebutkan bahwa jangan sampai rancu terhadap penamaan orang dan penamaan madhab namanya Ahmad bin Hanbal madhabnya namanya baru Hambali jadi Hambali ini bukan nama Hambali ini bukan nama orang Hambali ini nama madhabnya. Jadi kurang tepat kalau disebut Imam Hambali. Gak ada orang yang namanya Imam Hambali. Lekcak Hambali Wonten. Pak Hambali Wonten. Tapi kalau yang dimaksud adalah seorang Imam Madhab, maksudnya adalah Al Imam Ahmad bin Hambal. Sama dengan misalnya ketika kita mengatakan Imam Malik, betul madhabnya Maliki. Tidak ada yang namanya imam maliki. Madhabnya iya. Demikian juga Hanafi. Orangnya namanya imam Abu Hanifah. Tidak nah, tidak bernama imam Hanafi. Hanafi itu madhabnya. Baru kalau syafi'i sama. Antara nama orang dengan madhabnya. Al-imam Muhammad bin Idris al-syafi'i. Atau yang kita singkat imam syafi'i. Madhabnya juga sama. Disebut dengan imam syafi'i inilah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud dengan atta madhub mengikuti madhub kita mengafiliasikan diri kita fikih kita ibadah kita terhadap tata cara yang disusun oleh salah satu dari madhab itu dan umat islam indonesia ini rata-rata bermadhub syafi'i mayoritas bermadhab yang disusun yang dirumuskan kembali oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i As seorang ulama yang lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina dan meninggal pada tahun 204 di Mesir ini rata-rata diikuti oleh umat Islam Indonesia mayoritas lalu bagaimana yang dimaksud dengan Atta Madhub atau Bermadhab Madhab itu adalah metodologi ilmu secara khusus yang dilakukan oleh seorang imam imam ini dikenal ahli fikih mujtahid seorang ulama yang kriterianya memang dia itu mampu untuk berijtihad dimana metodologinya itu berbeda dengan metodologi konsep yang dimiliki oleh imam lain kalau sama dengan konsep metodologi ulama lain ya tentu dia mengikuti madhab itu Tidak bisa menjadi madhab tersendiri Inilah kesimpulan secara singkat Apa yang dimaksud dengan Atta Maghub Atau ketika kita bermadhab Dari sini bisa kita simpulkan Metodologi ini bagaimana Ini hanya sekedar cara Bagaimana konsep kita menyimpulkan suatu dalil dari Suatu hukum dari dalil Sedangkan kalau kita berbicara dalil ada Al-Quran ada hadis Nabi Muhammad S.A.W dan nanti juga ada yang namanya ijma' hasil kesepakatan para ulama' prosesnya namanya ijtihad ijtihad itu mengerahkan tenaga bagaimana seorang ulama' yang memiliki kriteria tertentu ilmu secara khusus baru dia bisa bermuamalah dengan dalil saya akan membahas misalnya tentang kewajiban suatu hukum Tentang kesunahan suatu hukum. Mengambil dari Al-Quran dan Hadis. Ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan kriteria tertentu yang disebut dengan ulama mujtahid. tentu tidak semua orang mencapai derajat mujtahid mutlak. Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Imam Malik mujtahid mutlak. Imam Abu Hanifah mujtahid mutlak. Demikian juga al-imam Ahmad bin Hanbal seorang mujtahid mutlak. Mereka bisa dalil baik dari Qur'an, hadis, lalu diramu kesimpulannya apa? Kesimpulan hukumnya apa? Ini baru dikatakan sebagai orang yang sedang berproses ijtihad. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan keterangan pada aliniyah pertama ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa pertama mengikuti madhab tertentu atau mengikuti ulama tertentu bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagian orang mengatakan jangan ikut ulama jangan ikut madhab kan hadisnya sudah jelas kan hadisnya sudah jelas ini kalimat yang akhir-akhir ini sering kita dengar kelihatannya sederhana tapi kalau kita pikirkan, kalau semua dikatakan kan hadisnya jelas berarti nanti tidak bakal ada ijtihad wong oh, semua hadisnya sudah jelas kalau semua dikatakan kan hadisnya sudah jelas tidak ada ijtihad yang otomatis tidak akan ada madhab lalu mengapa sekarang sekian kurun waktu dibutuhkan madhab berarti karena memang sebagian hadis itu masih belum jelas Baik belum jelas kedudukannya, bagaimana sanatnya, bagaimana kita memaknai matan atau redaksi hadis itu, karena ada hadis-hadis yang belum jelas yang dalam usul fikih dinamakan dengan sesuatu yang donni. Salawatul Nabi Muhammad. Dalil itu secara umum wonten kali, ada yang koti, ada yang donni. Kalau sesuatu ini koti sudah nggak perlu para ulama itu beristtihat contohnya sesuatu yang koti ini adalah kewajiban salat kewajiban puasa kewajiban haji bagi mereka yang mampu ini sesuatu yang koti ulama nggak bisa lagi beristtihat Oh kira-kira salat ini hukumnya wajib apa sunnah sage salat fardu yang 5 itu karena dalilnya jelas dan itu koni Sesuatu yang qat'i Yang tidak bisa lagi ditafsirkan Selain sesuatu yang saklek Mutlak atau absolut Semacam itu Al-ahkam al-qat'iyah Ulamak mengistilahkannya Barang siapa mengingkari hukum-hukum Yang qat'i ini Sesuatu yang maklumun minad din darurah, Sesuatu yang sudah Dimaklumi dalam agama Secara otomatis Siapa yang mengingkarinya Fakad kafar maka dia dia sudah dihukumi sebagai orang yang kufur, kufur yang sebenarnya secara akidah ya contohnya tadi, kok wanten tiang mengingkari kewajiban sholat padahal sholat ini hukumnya kot'i, maka dia sudah kufur, kalau dia sebelumnya adalah seorang muslim maka dia dihukumi murtad keluar dari agama islam tapi selain yang kot'i ada yang kedua yang namanya dhani, nah dhani ini lawan dari kot'i yang masih belum jelas dalam tanda kutip tadi itu ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan mengapa ada perbedaan pendapat diantara ulama karena memang ada yang zonni itu karena ada yang masih belum jelas seperti itu nah ketika ada suatu dalil yang zonni yang lawannya Qodhi tadi itu ulama beristihat pada wilayah ini bermain pada wilayah sesuatu yang zonni dikumpulkan. Oh ini Qur'annya dibandingkan dengan Qur'an lain. Oh kira-kira ini kalau secara zahir paradoks bertentangan. Ini kira-kira yang lebih dulu mana? Dan sebelum itu diusahakan untuk di dijamak, tariqatul jamak, digabungkan, dikawinkan pemahamannya. Ada dalil A, ada dalil B. Secara zahir kok dia ini bertentangan. Maka Tugas pertama dari seorang mustahid adalah mengawinkan pemahamannya. Dan ini yang diutamakan. Mengapa? Karena dua dalil nanti dipakai. Loh kok bertentangan? Ya, masing-masing ada konteksnya. Dalil yang A berbicara semacam ini karena ada konteksnya. Dalil yang B, loh kok berbeda dengan yang A, Oh, Masing-masing ada konteksnya. Dipakai semuanya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ini Tori Kotul Jam'i mengawinkan antara dua dalil yang secara zahir ada tanakut ada pertentangan kalau nggak bisa nanti baru pakai cara yang lain ada yang dinamakan tarjih kalau ini memang terkait dengan hadis sama-sama kuat kok ternyata ini apa namanya antara satu dengan yang lain kok bertentangan maka diunggulkan nanti salah satunya ditarjih namanya Oh, ini pemahamannya yang lebih kuat ini, sanatnya lebih kuat ini, transmisi para perawi yang mengantarkan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok lebih kuat yang A. Narik ditarjih, diunggulkan untuk memakai pendapat yang A. Pakai dalil yang A. Ini namanya tarjih. Tarjih bukan istihsan. Kalau istihsan itu nanti nggak ada, nggak ada dasarnya sama sekali. Ini tidak ulama untuk mengunggulkan A daripada B dalil A daripada B itu punya pertimbangan keilmuan yang matang tidak hanya suka asal pilih saja yang konotasinya itu nanti istihsan dalilun yang qadihu fi zhinihl mujtahid la ya'rifu min aynahuwa pokoknya saya milih ini dari mana? lu nggak tahu ini nggak boleh namanya istihsan tapi kalau berdasarkan keilmuan yang matang, sanatnya seperti ini lebih kuat, para perowinya lebih kuat, saya pilih yang ini ini namanya, yang kedua disebut dengan tarje berbeda dengan yang pertama yang dikawinkan pemahamannya tadi itu, ada lagi nanti kalau dikumpulkan antara dua dalil, kok ternyata bertentangan maka ada cara yang disebut dengan nasah mansuh hukum yang B Ini menyempurnakan hukum yang A Ini lebih berat Mengapa? Karena seorang ulama mujtahid Ini harus mengetahui Mana dalil yang lebih dulu Dan mana dalil yang datang belakangan Baik dari Al-Quran Maupun hadis Nabi Muhammad S.A.W Mereka mengeluarkan tadi itu Usahanya yang keras Di tahsilil maksud mengeluarkan ekstra itu keilmuannya itu nggak macam-macam untuk bisa beristihat itu makanya kalau dikatakankan semua hadisnya jelas iya hadisnya jelas kamu bisa baca tapi kira-kira nggak -kira bertentangan nggak dengan yang lain kira-kira apakah ada hadis yang lain nggak bisa hadis satu dibawa kemana-mana dikatakan ini hukumnya seperti ini nggak bisa ini kita masih butuh pada pemahaman para ulama kita membutuhkan pemahaman para ulama lalu mengapa ada perbedaan pendapat diantara para ulama sekali lagi kembali kepada Qod'i dan Dhani tadi itu kalau Dhani terus ulama berijtihad pada wilayah yang Dhani itu kok hasil ijtihadnya sama itulah yang disebut dengan ijma' konsensus atau kesepakatan para ulama tapi kalau hasilnya berbeda ulama A Berdasarkan dalil ini Membicarakan oh hukumnya ini A Yang B mengatakan tidak hukumnya B Oh tidak hukumnya C Kata yang ketiga Inilah proses terjadinya khilaf Perbedaan pendapat diantara para ulama Dan ini baik Disebut dengan ikhtilafun mahmud Karena setiap ulama Menyandarkan pendapatnya pada suatu dalil Sepakat dalilnya sama Quran dan hadis tapi yang berbeda sekali lagi adalah penafsirannya maka slogan kembali kepada Al-Quran dan Hadis di satu sisi benar tapi siapa yang bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Hadis tentu ulama dan ini ternyata tidak semua ulama hanya khusus yang kategorinya adalah ulama yang kategorinya mujtahid yang bisa bermain dengan dalil itu mengumpulkan sekian dalil dan seterusnya Laka nah, kalau kita langsung kembali kepada Al-Qur'an dan hadis tentu kita memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ini perlu disampaikan karena sekarang ini makin canggih datang di aplikasi kita terjemahan Soheh Bukhari seakan-akan Anda belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanatnya nggak lewat imam ini, nggak pada kiai ini, ulama ini, langsung kepada imam syafi'i terus nanti kepada terus kepada kanjeng nabi nggak sanatnya sekarang itu makin singkat. Saya HP Asus langsung Rasulullah. lah ini kan gimana? Seakan-akan anda belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermain dengan dalil untuk mendatangkan suatu kesimpulan ini perlu perjuangan yang sangat berat kita tadi sudah jelaskan bagaimana nasib mansuh, bagaimana kalau ada dalil yang seakan-akan bertentangan tentang hukum poligami saja yang nunduk langsung mulai, mulai poligami ini <tuh>, soalnya mulai kuliah subuh. ini rotok-rotok S3 senden, selonjor, selier-selier kalau ceritani poligami, poligami di awal surat Anissa An itu dikatakan seakan-akan poligami ini pintunya terbuka Fankihu maqtaba l-kum wanita itu dua, tiga, empat. Bagi orang yang bisa berlaku adil. Fa fa Siapa orang yang tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 Ini yang kita katakan. Ayat yang ada di awal surat An-Nisa seakan-akan manusia itu ada yang bisa berpoligami Karena dia bisa berlaku adil Tapi ada yang nggak bisa Tapi kesimpulan kita masih ada potensi untuk bisa berlaku adil Sehingga bisa orang itu melakukan atau mempraktekkan poligami Itu awal surat An-Nisa Tapi coba kalau kita lihat akhir surat An-Nisa Di akhir surat an Nisa itu dikatakan walantak dilubainan Nisa iwaloharastu walantastati dan kamu tidak bakal mampu untuk bisa berlaku adil terhadap wanita meskipun kamu berusaha sekuat tenaga. Berarti menurut ayat yang ada di terakhir surat al Baqarah surat an Nisa. Pintu poligami tertutup seakan-akan karena manusia tiba tidak bakal bisa berlaku adil. Lo ini kan secara zahir paradoks. Secara zahir ada ta'arud ada pertentangan. loh dalil A ngomong ini, dalil B ngomong ini, dalil A bisa manusia adil, dalil B nggak bisa adil. Berarti kan padahal adil ini syarat untuk bisa berpoligami. Akhirnya ulama tadi kalau menyikapi dalil semacam ini dilihat kira-kira ini pakai tori kotul jam'i atau tidak bisa lagi pemahamannya dikawinkan bisa atau enggak atau kita harus pakai metode tarjih dan enggak mungkin Quran itu sama-sama kuat enggak bisa diunggulkan salah satu daripada yang lain ya kalau hadis bisa karena mungkin ada perowinya yang e, tidak kuat pemahaman atau hafalannya tapi kalau Quran kan enggak bisa Oh, mungkin kita pakai yang ketiga, Nasah Mansuh. Tapi kita harus tahu, mana dalil ayat yang turun duluan, mana yang belakangan. Dan lebih baik, kata para ulama kita, adalah pakai tariqatul jam'i bainad dalilaini al-muta'aridaini. Menggabungkan dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Sesuai dengan konteksnya masing-masing. Lalu dimaknai apa? Dua ayat tentang poligami tadi yang membicarakan tentang keadilan seorang lelaki ditafsirkan begini ayat yang pertama dalam surat An-Nisa itu maksudnya adalah adil secara zahir memberi nafkah itu dalil secara zahir kismah bagaimana giliran 3 hari setengah di rumah ngapun ten mbok nom 3 hari setengah di rumah mbak mbak uwek itu kalau nggak bisa dalil nggak bisa adil ojo ojo dilakukan berarti dalil maaf adil ini adalah adil secara zahir sedangkan ayat yang ada di bagian akhir akhir akhir surat an-nisa itu maksudnya adalah adil secara batin masalah hati ini yang nggak bisa dalil, maaf, adil secara batin, ini yang sulit walanta statiu anta dilubainan nisai walau harastu mengapa kok kemudian membicarakan tentang keadilan yang ini urusannya hati, yang membicarakan batin, karena sebelumnya membicarakan tentang syuh, tentang orang ini, Abang suatu penyakit hati yang ini sekali lagi berhubungan dengan hati, gak iso antara mbak no, ale mbak, hati enggak bisa orang itu rata-rata senang pada mbokweknya itu kuali aneh pun sing semerah panjenengan pun yang prakteku lomboten wantun nah ini masalah hati kan akhirnya dua dalil itu bisa digabungkan enggak ada yang bertentangan loh ini loh karena bisa dikatakan, kan ayatnya sudah jelas, kan hadisnya sudah jelas, kalau semua dikatakan kan hadisnya sudah jelas, sekali lagi tidak bakal ada istihad kalau tidak ada istihad, tidak bakal ada yang namanya madhab. dan lagi para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita perhatikan orang hanya bisa bahasa Arab, itu tidak bisa untuk langsung beristihad dengan keterangan tadi Wom um, dia tahu, harus tahu kronologisnya ayat dan hadis itu seperti apa. Berbicara pada konteks apa. Bahkan orang bisa bahasa Arab saja. uang um, iso bahasa Arab, apakah bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Coba kita perhatikan. Ada ayat yang membicarakan tentang hukum dalam Al-Quran. Tapi tidak banyak. Makanya dikatakan, Al-Quran dan Hadis Atau kumpulan kutubus sitah Atau kitab-kitab yang menghimpun hadis itu Quran dan kitab-kitab hadis itu Bukan kitab hukum Sekali lagi Al-Quran dan hadis bukan kitab hukum Loh kok sakit? Ngih. Bukan kitab hukum Tapi kitab sumber hukum Namanya sumber Belum langsung berbicara tentang halal haram kalau kita mengatakan hukum hukum itu dalam agama kita ada 5 ada wajib ada sunnah ada makruh ada haram ada mubah secara umum wonten gangsal ini meskipun nanti ada yang membedakan wajib dengan fardu wajib dengan rukun ada yang membedakan sunnah dengan mandub sunnah dengan mustahab atau nadab, ada yang membedakan makruh dengan khilaful aula dan seterusnya tapi intinya hukum dalam agama kita ada ada 5 ini. Kalau kita memperhatikan Al-Qur'an yang jumlahnya 40 juz. ketorong ngantuk ngetes Kinten ngantuk no Kalau kita memperhatikan dan mengkaji Al-Qur'an yang jumlahnya berapa juz? 30 juz ayat yang membicarakan langsung ini haram, ini wajib ini sunnah, ini makruh itu mubah ada, tapi tidak banyak berarti Quran ini benten kali KUHP eh, KUHP, beda kalau KUHP itu ini boleh, ini nggak boleh, nanti ada lagi sebagian di pidana itu membicarakan sanksinya, Quran kan boten ini boleh, Quran wajib dan seterusnya tidak langsung membicarakan hukum Memang ada Tapi tak benyak jaring medur Bütün katta Misalkan ayat Hurrimat alaikumul maitah Telah diharamkan bagimu bangkai Ayat ini langsung membicarakan Salah satu dari lima hukum tadi Yakni hukum haram Ada lagi ayat yang kedua Ohillalakum saydul bah Telah dihalalkan bagi kalian binatang laut Di sini membicarakan halal Berarti mubah membicarakan salah satu dari 5 hukum oh ada memang tapi tidak banyak bahkan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah ada ayat Al-Quran yang seakan-akan membicarakan suatu hukum tapi maksudnya bukan itu ada kata makruh makruh itu di bawah ada haram ada makruh berarti makruh itu kalau dilakukan nggak sampai dosa, kalau ditinggalkan dengan niat khusus, dia akan mendapatkan pahala, itu kan pengertian makruh secara fikih. cobi, ten kur'an ini ayat kados mekatan kullu kana ka sayyi'uhu inda rabbika makruha kalau diartikan, semua itu di sisi Tuhanmu makruh makruh, menyebutkan kata makruh, padahal kalau kita mengkaji ayat sebelumnya Ayat sebelumnya menjelaskan tentang sombong, tentang kesombongan. Pertanyaan kita, sombong niku haram toh? Haram, sombong niku haram. Lu kok disebut makroh di situ? Ini makroh secara bahasa, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diartikan, oh sombong berarti makroh. Ini kaboh, boleh like, ngono aku sombong loleh tiyang mek bahasa Arab tok gak paham kemudian usul fikih dengan segala metode istimbatul ahkam. Mangke apa kata dunia? Ancor besena telor. Wong bisa bahasa Arab saja enggak bisa. Langsung kembali kepada Al-Qur'an dan sunah. no male saged bahasa Arab? Kadang dijawab kan sekarang ada terjemahan Al-Qur'an. Kita jawab lagi Jangan salah, terjemahan Quran itu sudah bermadzhab. Kalau Anda kembali ke terjemahan Al-Qur'an, ya tetap berarti Anda mengikuti salah satu madhab, Karena Quran itu juga sudah juga sudah memiliki salah mengikuti salah satu salah satu mazhab. Kadang terjemahan Qur'annya ditaruh di laptop, di file. Akhirnya tidak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah tapi kembali ke kembali ke laptop. Itu. Lo katanya kembali ke Qur'an dan sunnah tapi mau terjemahan Qur'an yok no laptop mari kita buktikan bahwa terjemahan Qur'an itu sudah bermakna. misalnya ketika kita membaca dulu pernah kita sampaikan tentang rukun wudu diantara aktivitas rukun wudu adalah wamsahu biru usikum. kalau diartikan apa adanya maka usaplah kepalamu kalau diartikan Oh, saya tak baca terjemahan. Saya ingin langsung kembali ke Quran tentang wudhu. Tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Imam Ahmad bin Hambal, tidak ikut Imam Malik, tidak ikut Imam yang lain. Langsung kembali kepada Al-Quran. Kok diwawas wamsahu biru'usikum diartikan, Usaplah seluruh kepalamu. Kalau ada kata seluruh, itulah pemahaman Imam Malik kalau diartikan wamsahu biru usaplah sebagian kepalamu kok ada kata sebagian itulah pemahaman Imam Syafi'i makanya dalam fikih-fikih madhab Syafi'i maskhobak diraksi mengusap sebagian kepala artinya apa kita kembali kepada terjemahan Quran berarti kita mengikuti salah satu Mahab Luka, terjemahan terjemah ini, pas ini, bener iki sebagian kepala ini bener. Oh, berarti sampeyan madhabi madhab terjemahan Al-Qur'an. Madhab terjemahan Al-Qur'an. Nanti pendapat yang lain gimana? Hizle kabe iso Qur'an hadis. Tolong sebutkan pada saya, apa dalilnya niat salat maghrib? Nopo dalilnya sembahya, niat salat maghrib. Yani akusallifardul maghrib ini loh, dalilnya semurab nyanan. Ten Qur'an wanten kan hadis wonten subung so, tretan <gülüyor> Tidak ada. Mau menye sembahyang Isya dalil niati apa? Sembahyang subuh dalil niati apa? Dalil salat zuhur ayo niati apa? Coba jelaskan pada kami bagaimana ada hadis Rasulullah bagaimana niat beliau ketika salat. Mboten sakit Maka dalil dalam agama kita tidak hanya Al-Qur'an dan hadis tapi juga hasil ijtihad para ulama. I. Kisah kasih contoh yang kedua tadi. Masalah nawakidul wudu. Sesuatu yang membatalkan wudu. O poa isim batalna wudu. Diantaranya. Kamu melames istrimu. Apa lames? Ditelok na terjemahan Qur'an. Oh lames itu berhubungan badan. Berhubungan antara suami dan istri. Itu baru membatalkan wudu. Kan semerap ya berhubungan suami istri ya. İstrinya di pasar dihubungi oleh suaminya Ma ada di mana ma? Di pasar ya Oh ya batal sebatal wuduh ya sampeyan Sampeyan mari tak hubungi <gülüyor> Berhubungan suami istri yang maklum itu Itu baru membatalkan wudu. Bagi yang menafsirkan lames itu ay aljima, Berhubungan suami istri Tapi kalau terjemahan Qur'an itu Aula mastumun nisa Kamu menyentuh istrimu Oh berarti terjemahan ini Mengikuti madhab syafi'i Tapi kalau diartikan kamu berhubungan dengan istrimu. Berarti terjemahan ini sudah mengikuti madhab lain. Selain madhab syafi'i. Iddah bagi wanita yang ditalak. Orang-orang yang ditalak oleh suaminya. Dia ini harus menjalani masa iddah. Tiga Qur'un. Tiga Qur'un. Dideluk terjemahan Qur'an. Qur'an itu artinya apa? Kok 3 kali suci. Idahnya 3 kali suci. Berarti terjemahan Qur'an Panjenengan. Itu bermadhab syafi'i. Kalau dibaca 3 kali menstruasi. Idah wanita yang ditalak 3 kali menstruasi. Oh berarti terjemahan Qur'an ini mengikuti 3 madhab selain madhab syafi'i madhab maliki madhab Hanafi madhab hambali mengartikan Quran itu artinya adalah menstruasi berarti tiga kali Quran artinya tiga kali menstruasi sebagian kita lihat di Google itu kalau kita lihat masa iddah bagi wanita yang ditalak itu rata-rata tiga -rata kali menstruasi ya barangkali yang nulis itu bermadhab hambali dan rata-rata mereka yang mengklaim madhab hambal itu lebih rajin menulis daripada yang bermadhab syafi'i akhirnya yang muncul tiga kali menstruasi Loh, kalau kemudian guru nyambah google syekh youtube syekh ghaughal ghaughal itu bahasa arabnya google ya terus gimana konsep kita berilmu itu gimana makanya di sini kita wajib untuk mengikuti metodologi madhab tertentu hasil istihadnya seperti apa hasil istihad, ya kita akhirnya mempelajari fikih itu fikih itu kumpulan hasil istihad tadi itu, ada yang ijma ada yang masih hilaf, ada yang sudah disepakati, ada yang masih hilaf nanti di bawah itu Imam Nawawi, Imam Nawawi yang sekurun dengan Imam Rofi katakan Imam Nawawi ini kirang pinter nopo itu Semua disiplin ilmu beliau punya kitabnya Syarah hadis beliau punya Mustalah hadis punya Kitab fikih beliau punya Tapi juga saya ikut madhab syafi'i saja Enak jadi penumpang Timbangannya dadi sopir Imam Nawawi kurang apa Syarah sohih muslim itu berjilid-jilid Tapi nggak mau langsung beliau kembali Kepada Al-Quran dan sunnah Langsung wotan burun Temut metodologi yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i Imam Nawawi La saniki Mas Nawawi, Cak Nawawi, langsung kembali kepada Alquran dan hadis. Nah ini abad masa berikutnya sekitar abad 12 hijriyah ada Al Imam Al Imam Ibnu Hajar. Nanti banyak hilafnya dengan Imam Romli dalam fikih. Itu juga sama. Kirang pinter nopo, menyusun kitab syarah Shahih Bukhari, Fathul Bari. Tapi juga masih mau ikut Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar, ngarang Sahih Bukhari. Ini kadang kita diteror. Lo ini kan kita katakan ini loh pendapat Ibnu Hajar. Ini pendapat Ibnu Hajar tentang beliau yang mengakui adanya bidah hasanah. Itu kan kadang dikritik. Lo kamu ikut Quran, ikut hadis atau ikut Imam Ibnu Hajar? Nah ini kan Quran dan hadis baik tapi dipakai untuk bahan teror. Kamu ikut Ibnu Hajar, enggak ikut Quran sama hadis? kita jawab saya tetap ikut Quran dan Hadis sesuai yang dipahami oleh Imam Ibnu Hajar. Wong Imam Ibnu Hajar itu enggak bikin buku sendiri. Beliau juga menafsirkan dalil. Panjenengan Mas menafsirkan Quran, Imam Ibnu Hajar juga menafsirkan Al-Quran daripada saya ikut penafsiran panjenengan, mending saya ikut penafsiran Ibnu İbnu Hajar İbnu Hajar punya perjilid-jilid kitab Fathul Bari panjenengan cuma perjilid-jilid Update status Dan Facebook Penritik imam İbnu Hajar Dan ikilah ancor bazena. Telur Sebagai penutup Maka bermadhab ini penting Karena nakdatul ulama Membagi manusia itu hanya menjadi dua Ada mujtahid Ada muqallid Mujtahid, tadi yang sudah kita terangkan, orang yang bisa memang langsung bermuamalah, berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Hadis. Dan kita tidak bisa. Maka kita artinya ikut yang kedua. Kita ini adalah muqollid. Orang yang ikut bahasa Inggrisnya norok. Norok buntek, hasil pendapat istihad para ulama itu. Apakah kalau kita ikut ulama, kita tidak ikut Quran? Loh, tambah ikut Quran kita. Fas'alu ahladzikri zikri kata Al-Qur'an bertanyalah kepada orang yang tahu eh aku gak ngerti ya apa caranya sembahyang bagaimana rukunnya bagaimana oh, Tak, saya tak tanya pada kiai saya kiai saya bermadhab Syafi'i ini memang perintah Al-Qur'an fasalu la bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu lah kalau orang awam disuruh langsung kembali ke Qur'an dan hadis samante salatah iya saya kait sembahyang ya bu çarane, yo cari kia ikun langsung balik nan Quran hadis, lawang si kait sakit sembah yang langsung ken kembali kepada Al Quran dan hadis. Makanya kalau tidak tanya pada ulama, dalam bahasa kita tidak permadhat, nanti orang itu tidak sembahyang sembahyang. itu Dalil yang lain dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah juga mengatakan al ulama wara'atul ambia, ulama itu pewaris para nabi. Makanya hasil pendapat istihad para ulama itu kedudukannya seperti dalil. Mengapa? Karena para ulama hanya meneruskan apa yang didakwahkan disampaikan oleh kanjeng kanjeng nabi. Yang ketiga, para sahabat juga mempraktekkan dan mengajarkan taklit ini dalam tanda kutip. Ketika ada tabiin orang yang tidak menani kanjeng nabi itu tanya tentang suatu hukum, sahabat nikhi hukumnya peribun apa jawaban sahabat? ya langsung dikasih hasil hukum itu hukumnya ini, oleh? gak oleh ulama sahabat dari kalangan sahabat sama sekali tidak mengatakan kalian kok takau hukumnya? langsung kalian no, pelajaran Quran no, ambil hadis enggak, para sahabat langsung ngasih produk gitu loh, sotoe kayak gini rawonnya gini, buatan kan ngeramu ambo Mangel. Tidak semua koki bisa, tidak semua orang bisa jadi koki dan tidak semua koki lihai dalam memasak masakan tertentu. Ini logika-logika serta dalil bagaimana kita harus bermadhab. Dan ini dikatakan oleh mayoritas ulama, kita memang butuh untuk mengikuti salah satu madhab. Mengikuti salah satu madhab bukan berarti meninggalkan Alquran dan hadis. Makanya kita bingung dengan slogan kembali kepada Alquran dan hadis. Mengapa harus kembali? Wong kita tidak pernah meninggalkan Alquran dan hadis. Sesuai tentu yang dipahami oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawal. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Saya hitung dua kali, satu dua. Buat nenek ini. Assalamualaikum Ustad waalaikumsalam uh, Teima kasih banyak masukan ilmu yang kita dapat hari ini mudah-mudahan membawa barokah yang tadi dijelaskan saya menanyakan tentang yang Doni yang istilahnya menimbulkan hilaf dari penafsiran uh, saya pernah mendengar pengajian umum yang didengarkan orang banyak bahwa jual ini yang empiris Ustadz Uh, jual beli online itu haram. Nah, padahal sekarang ini kan agak sulit menghindari itu karena tidak sesuai dengan hukum jual beli. Nah, kalau kita ke bandara juga kalau beli teh itu di kotak itu keluar. Nah, seperti itu. Banyak yang lain ya, baik itu melalui melalui jual beli bursa efek, perbankan dan seterusnya ini merupakan contoh saja yang di situ menimbulkan Itu yang pertama, yang kedua sesuai dengan kemajuan Zen dan teknologi mungkin kita sebagai guru agak sulit menghindari ini yang pada prinsipnya mungkin kalau Imam Syafi'i itu kan mendekati haram gitu ya kalau berbicara tentang falas, bursa efek, dan seterusnya semacam itu nah yang pertanyaan kedua ini bagaimana Kita sebagai guru yang mengikuti kemajuan sen dan teknologi ini nanti kalau hasilnya juga dipakai oleh mahasiswa untuk hal-hal yang semacam itu. Maternoon ista'at wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maternoon Prof. Sudar. Uh, jual beli atau transaksi apapun yang kekinian zaman now ada e-commerce dan seterusnya terus jual-beli online, dan lain sebagainya, itu bagaimana? Kalau dikembalikan kepada fikih kita, suatu transaksi itu sah kalau memenuhi secara umum tiga. Yang pertama, jelas, jelas, maaf saya balik saja. Suatu transaksi itu haram dan tidak sah kalau memenuhi tiga unsur, atau salah satu dari tiga ini, mengandung salah satu dari tiga ini yang pertama jahalah jahalah namel H mutun namel G, Jah g jahalah namel G jahalah jahalah hati jangan kau nodai jahalah itu gak jelas lezari-arari saiki ini itu gak gak jelas yang kedua suatu transaksi itu gak sah kalau dia ini mengandung unsur ghoror penipuan penipuan ghoror bukan pakai H pakai gin, ghoror pakai ghin ghoror yang ketiga kalau mengandung unsur riba secara singkat dan contohnya dalam konteks dulu dan kita coba kita tarik pada konteks kekinian yang pertama jahalah, nggak jelas kalau dulu itu misalkan bayi utzimar obla membeli buah sebelum matang masih ada di pohonnya, belum matang kalau sekarang itu sistem jual beli hijon, tebas panjenengan nggak ada duit, gangsal juta datang ke perkubunan apel yang ada di batu, ini masih masih berupa apa? pokok, ngotin sih apa caranya halus nih? bakal buah bakal, bakal buah 5 juta, tak tebas ini, seket duit padahal sih berupa apa? bakal buah baru berupa bakal buah ini yang sakit Karena masih belum jelas, kenapa nggak jelas? Iya kalau berhasil panen satu bulan dua bulan kok panen. le kalau gagal panen misalkan, misalkan setelah panen dengan tebas tadi masih berupa bakal buah, kok wonten angin puting eh, aku ketemu male ini. angin lesus nih, wonten angin akhirnya rontok kabeh ini bijinya? Lima juta ini milik siapa? Ini nggak jelas keji. Ini kalau dikembalikan ke sekarang bagaimana transaksi barang atau alat pembayarannya yang enggak jelas. Kalau konteks dulu jual beli alfarazil abek, Jual beli kuda tapi kudanya kabur. Tak delok sama nak kandang duwe jaran ngene. Iya, tak tunggu, iya, ngendi dua, ini Endi jarane? Pocul gitu. Ini gimana? Kan nggak jelas itu gece kalau sekarang jual beli online mirip dengan itu tapi dikatakan oleh yang membolehkan jual beli online boleh kalau jahalah itu ternafikan semuanya ketidakjelasan itu kok hilang semuanya maka tidak lagi mengandung unsur yang pertama jahalah ini misalkan jual beli online disebutkan speknya kalau laptop apa, ramnya berapa, giganya berapa, ukurannya berapa, warna apa saja jenengan pilih warna yang mana dan seterusnya spesifikasinya kok sudah jelas maka sudah ternafikan jahalah itu dikirim barang kenjenengan sret kalau sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan maka sudah berarti jual beli itu sah tapi kalau ternyata tidak ada kok ada satu spek yang kemudian tidak sesuai dengan yang dijelaskan di awal maka itu bisa saja mengandung unsur yang kedua tadi itu ghoror alias penipuan, kalau memang seperti itu panjenengan boleh misalkan ketika mendapati cacat tidak sesuai spesifikasinya ada dalam fikih yang namanya khiar aib khiar itu secara umum ada dua, ada khiar majelis ada khiar aib, yang kita bahas khiar aib, saya bisa komplain karena ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya klambi, wapi pasti gainok li internet mesti ya, ayo sih ayu Tibai takokkeni lo, kowelek ne, ngoçok, oh tibai wamese, mungkin jenis kainnya, jenis kainnya bisa itu, jenis kain itu juga harus dijelaskan. Lo ditulok juga ya artis waping gila, takokkeni tibai kain selambu misalnya. Nah, ini kalau ternyata tidak sesuai spesifikasi, masih ada jalur-jalur yang ada. Intinya di sini memang ada yang memperbolehkan karena unsur jahalah itu sudah. Tidak ada lagi ternafikan dengan penjelasan spesifikasi yang ada. Yang kedua, kalau goror ada penipuan, makanya dalam fikih itu bungkus itu harus dihilangkan kecuali bungkus yang untuk mempertahankan keawetan atau keselamatan barang itu. Misalnya, kalau kelapa itu sepatnya dalam fikih harus di narjil itu harus sepatnya harus siapa kan? Dihilangkan. Cocok oh, mana? Cocok sampai ketok gawu wedhi ngene klopoke dituku digawe moleh sing lemu sepete jero sak menten batok-batoke makanya sepet itu harus dihilangkan. tapi kalau batok tidak harus karena batok itu digunakan untuk mempertahankan keawetan kelapa yang ada di dalam itu daging kelapanya ya lebih baik lagi dibuka dijual di situ dalam keadaan sudah terbelah itu lebih baik lagi bungkus ada yang harus dihilangkan ada yang tidak yang tidak bisa dihilangkan endok misalkan tuh kundoke sakilo ini tak tuli kilo, bukaan kabe mau lewacer begini bener benar-benar ancor pesenator gini penjual sing yang kepingin dibuka kisirnya itu kisir itu cangkangnya itu nggak bisa bungkus semacam itu snack snack tentu harus ada bungkusnya. Tapi biasanya disebutkan komposisinya, disebutkan rasanya apa. Kadang gambarnya juga ada, meskipun gambarnya juga kurang mau bisa mewakili. Tapi orang sudah tahu snack merek ini biar rasanya es gini itu boleh. Jangan sampai sekali lagi ada unsur horror kalau dalam bahasa kita membeli kucing dalam karung itu nggak bisa karena nggak jelas dan juga maaf ada potensi ada unsur penipuan. Termasuk nanti transaksi itu haram dan tidak sah kalau ada ribanya riba itu ada dua, ada riba nasiah ada riba fadol pembahasannya panjang, tapi intinya sebagian sudah bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Prof. Suhada tapi kalau bursa efek terus terang saya belum tahu bagaimana teknisnya, apakah disitu nanti ada ketidakjelasan apakah disitu ada unsur riba, apakah ada unsur penipuan meskipun ini masih potensi Ini masih luas untuk dikaji kembali Dan pertanyaan terakhir Kalau memang ada dosen mengajarkan pada muridnya Kok oh, ternyata ada yang diajarkan itu tentang riba Maka ya kalau sampai dia ngajar los-los saja seperti itu Maka ya tentu bisa masuk dalam konteks at-taawun alal maksiyah Menjelaskan kerjasama dalam unsur kemaksiatan Solusinya jalan keluar Yang insya Allah tidak keluar jalan Dijelaskan İni ada transaksi yang boleh secara agama ada transaksi yang tidak boleh. Sing oleh ngenerek, singka oleh iki lho conto ni wis tak kandani lo iki ka oleh. İkikah oleh Mungkin dengan itu bisa menjadi jalan tengah Bisa menjadi jalan tengah Dan semoga muncul dari murid dan mahasiswa Mahasiwi kita Orang-orang yang bisa memperjuangkan ekonomi syariah Orang-orang yang bisa memperhatikan halal haram dalam bisnisnya Karena semua apapun yang kita lakukan Pasti ada konsekuensinya Pasti ada tanggung jawab dunia dan akhirat kita Tapi semoga dengan ikhtiar itu menjelaskan Menjelaskan transaksi gimana sih ekonomi syariah itu tentang pegadaian ekonomi syariah tentang perbankan ekonomi syariah tentang yang lain mungkin membicarakan juga bursa efek ini ilmu yang boleh untuk kemudian dikembangkan dan lebih diperdalam lagi, semoga ini menjadi solusi atas keresahan-keresahan tadi yang juga sering ditanyakan oleh sejawat dosen ekonomi di UM, tanya gimana kalau saya mengajarkan perbankan ini seperti apa, ya solusi sementara ya hanya itu menjelaskan İni yang, sebenarnya, tidak boleh. Secara fikih harus gini. Kalian berusaha menyesuaikan itu dengan fikih, meskipun ya mengubah sistem tidak bisa, mengubah sistem tidak bisa. Nah, inilah ya mungkin suatu saat mereka jadi orang yang uh, menjadi apa nge? Pimpinan bank syariat, di mana itu kan ilmu kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat di situ. Ada buku yang Eh, pak riawan amin menulis the satanic apa itu pokoknya ekonomi syariah eh, ekonomi berbasis maaf nih berbasis setan itu sehingga dia mengkritik hal-hal yang kurang tepat secara fikih dan syariat itu bang barangkali sementara itu yang lain terakhir setenggal mau dengan mawon angkat tangan ingkang wingking green yang hitam jaget hitam terakhir karena waktu sudah agak siang monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz, saya mau tanya ini, Pak. zaman now sekarang ini kan sudah banyak orang yang pintar-pintar jadi dari pintar-pintar balik pada mazhab tadi mereka selalu mengambil dalam mazhab-mazhab apapun yang kita tidak tahu muncul di dalam WA muncul di dalam apa cara mencikapi kita bagaimana karena kita juga tidak terlalu jelas masalah mazhab tadi kan keterangannya balik lagi kepada Ustaz yang membicarakan siapa benar atau tidaknya sehat atau tidaknya, kan begitu pak jadi ini cara menjikap kita bagaimana yang orang kita kebanyakan latah kopi, paste, kirim karena menurut akal kita benar padahal sebetulnya cara penalaran seperti Pak Ustadz tadi bicarakan belum tentu benar, kan begitu yang kedua yang mau saya tanyakan lagi dalam satu mashab itu dengan Ustadz, beberapa Ustadz itu cara penjabarannya berbeda sehingga orang bermasab tadi bingung untuk menentukan seriuti yang mana padahal masabnya sama barangkali itu pertanyaan saya makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama tentang yang banyak tersebar di WhatsApp atau WhatsApp itu ya WA tersebar ser-seran broadcast dan seterusnya kalau itu membicarakan tentang suatu hukum Karena kita sedang membahas madhab yang maksudnya adalah madhab fikih. Maka tentu memang harus ditelusuri. Ditelusuri. Dan salah satu contoh tadi sudah kita jelaskan misalkan wanita, iddah yang, eh, wanita yang tertalak oleh suaminya iddahnya berapa. Kalau kita baca di internet rata-rata 3 kali menstruasi. Padahal kita selama ini dalam satu kodiyah yang namanya nikah kita mengikuti madhab syafi'i nikah dulu rukun nikahnya yang lima ya ikut paradigma madhab syafi'i maka nanti tentang talaknya juga logikanya mengikuti madhab syafi'i tapi yang di-share kok sudah berbeda tiga kali menstruasi ya berarti memang harus dicek memang tidak bisa kita langsung belajar kepada whatsapp apalagi diskusi disitu juga berat perbedaan pendapat satu grup whatsapp itu maaf nih antara kelas 6 campur dengan kelas satu yang dokter akan campur dengan yang yang sudah mondok akan campur dengan yang belum mondo. semuanya berpendapat oh, memang tinggal ngetik share ngetik share dan seterusnya makanya kalau kita lihat perbedaan di whatsapp itu kan mumet itu kan mumet tapi kalau kita berbicara di kitab para ulama kita itu nyaman melihat perbedaan karena berbasis ilmu kalau lihat di kitab para ulama tapi sekali lagi kalau kita lihat lihat di kitabul WhatsApp itu kan sudah berbeda lagi. Makanya tetap solusinya memang ngaji itu langsung kepada seorang guru. Kita bolehlah mendapatkan share inspirasi kebaikan, tapi kalau ada yang muskil terutama dengan dalam masalah fikih dan seterusnya itu ya tetap solusinya adalah ngaji kepada ulama yang kita Selain di akhirat nanti juga akan bermanfaat Kita rajin hadir di majelis taklimnya seorang kiai Kita hadir di majelisnya Yai Abdurrahman Komari Atau di Yai Marzuki Mustamar Itu ulama itu juga akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat itu Ulama itu akan memberikan syafaat Tapi nggak ada keterangan bahwa Google itu memberikan syafaat itu Ini kan dunia akhirat kebutuhan kita untuk ngaji itu ngaji langsung bertanya dan yang perlu kita garis bawahi menyikapi apa yang khilaf di kitabul whatsapp tadi itu masalah isbal misalnya masalah celana cingkrang atau tidak cingkrang menutup mata kaki atau tidak ini kan khilaf diantara para ulama Imam syafi'i pun juga mengatakan tidak seperti yang keras-keras sekarang ini masalah isbal itu tapi disitu sudah dibully orang-orang yang menutupi mata kakinya dengan kain celananya itu Padahal dikatakan la inkarofi mas'alatil khilaf Tidak boleh inkar terhadap masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama Vonis dosa, vonis maksiat Itu hanya pada sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa itu maksiat Tapi kalau masih sesuatu yang khilaf Ada perbedaan pendapat diantara para ulama Tidak boleh kita memvonis dosa itu nggak boleh Memfonis maksiat itu gak boleh Kamu mata kakimu tertutup oleh celana Dosa kamu Gak bisa Karena masih khilaf Ada perbedaan pendapat diantara para ulama Jadi inti jawaban yang pertama Memang harus mengaji secara langsung Dan kita tanya Betul enggak saya mendapatkan ini Saya kalau hari Jumat ini katanya nanti terjadi kiamat dan seterusnya Tanya kepada orang yang tahu Fas'alu ahla ing kuntum la ta'lamun yang kedua menjawab pertanyaan yang kedua diantara madhab sendiri kok masih ada khilaf? ya madhab syafi'i itu bukan satu kata antara Imam Romli eh, maaf sebelumnya Imam Nawawi dengan Imam, Imam Rafi'i oh, itu khilafnya luar biasa luar biasa termasuk Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli pada generasi berikutnya sekitar abad 12 itu juga khilaf antara dua ulama ini yang sama-sama madhab syafi'i juga besar misalkan ketika membicarakan tentang jumlah maksimal sholat duha berapa? kata imam romli maksimalnya 8 rokaat kata imam ibnu hajar maksimal 12 rokaat saya ikut mana? ikut mana? tentu kita itu mengikuti madhab, ikut pendapat mana? tentu yang disampaikan oleh ulama kita kalau ulama kita mengatakan rezeki ini sampai yang seret ya itu kita ikuti bukan berarti kita berdosa ketika kita tidak ikut sholat duha yang delapan intinya, kesimpulannya rata-rata khilaf diantara dua itu semuanya baik pokoknya dua-duanya kembali kepada suatu dalil, dan sama-sama menafsirkan dalil baiknya dimana? pasti, rata-rata, maaf, secara umum kalau ada dua pendapat pasti yang salah satu itu afdol yang salah satu ahwat Yang Afdal, itu yang lebih utama. Ahwat itu yang lebih hati-hati. Antar varian pendapat yang ada. Itu rata-rata muter pada ini. Oh, pendapat yang A ini Afdal. Oh, yang B itu lebih hati-hati. Yang bahasa Arabnya ahwat. Tadi itu yang pakai toh hak. Hak pakai toh, bukan ahwat. Nge. Ahwat, lebih hati-hati. Intinya disitu kita tidak boleh dibingungkan oleh perbedaan pendapat diantara para ulama Yang membuat kita bingung kadang memang sikap kita Dan bagaimana supaya tidak bingung Maka tentu harus ngaji bertanya kepada kiai kita, kepada ulama kita Insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik Karena, penutup, karena memang dalam ranah usul fikih itu ada hukum, ada fatwa hukum itu ya yang tertulis di kitab-kitab itu kalau fatwa tidak makanya di MUI ada komisi hukum dan fatwa meskipun saya nggak tahu hukum itu mungkin maksudnya hukum positif tapi secara usul fikih dan fikih dibedakan antara hukum dan fatwa hukum itu apa? hukum itu yang ada termaktub dalam kitab mungkin lebih dari satu varian ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, ada pendapat D tapi kalau fatwa itu sudah dipilihkan oleh seorang mufti, dipilih oh orang ini saya pilihkan pendapat yang a, saya pilihkan pendapat yang a. Kenapa kok mufti punya pertimbangan itu? Mempertimbangkan siapa yang tanya, kapan dia hidup dan di mana dia hidup, apakah dia blind plan tidak? Justru ini kebijaksanaan. Apakah fatwa keluar dari hukum sama sekali tidak? Karena mufti hanya mengambilkan salah satu dari sekian. Pendapat kadang dipilih yang hukum yang berat, kadang dipilih hukum yang ringan. Panjenengan tumbas Pondok Sengon ngalah Pondok ngalah, ini mengeluarkan buku namanya Fiqih Galak Gampil. Fiqih Galak Gampil, iki pendapat sing Galak, iki pendapat sing Gampil. Jangan Galak Gampil yang rioyo itu, nggak tahu kok dinamakan Galak Gampil. Mungkin on, tekonang tamu, bertamu, sahibul baitnya ana sing galak tidem dicaluki ucucem, cem saretem. Ana sing gampil nggae ubir, oh berarti gampil orang ini. Lah ini fikih galak gampil memang beliau itu setiap ini, ini lho pendapat sing galak, ini pendapat sing gampil. Fikih tidak hitam putih, pasti ada solusi sesuai konteks masing-masing yang dihadapi oleh masyarakat dan siapa yang bertanya yang bahasa Arabnya adalah mustafti itu makanya ada kitab namanya Adabul Mufti wal Mustafti etika kriteria seorang mufti dan seorang yang minta fatwa jadi milihkan pendapat itu juga bukan sembarang sebagai penutup yang terakhir terakhir mana ini yang paling terakhir nih <laughs> ada cerita yang terkait ini supaya lebih jelas ada seorang perempuan di Suriah pakai cadar datang kepada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al Buti datang terus tanya Syekh Said apakah boleh saya membuka cadar saya kata Syekh Said enggak boleh enggak boleh lo kan masih ada khilaf perbedaan pendapat aurat wanita ini wajah termasuk atau tidak enggak kamu enggak boleh buka cadar sudah kembali wanita itu murid-muridnya Syekh Said Ramadan Al Buthi heran Syekh Said kok pan jawaban panjenengan saklek lah pas pas bandrol enggak bisa ditawar lagi Bukankah masih ada khilaf wajah ini wajib ditutup atau tidak? Sebagian mengatakan boleh dibuka, sebagian mengatakan tidak boleh. Apa jawaban saya, Said Ramadan Al-Budhi? Ya, yang kamu sampaikan itu hukum. Hukum tentang memakai cadar. Wajib atau tidak? Wajib. Tapi yang saya berikan kepada wanita ini, ini namanya hukum nopo fatwa. Ini sudah merupakan fatwa. Dan fatwa itu siapa yang tanya? kapan, dimana dia hidup dan dimana dia hidup, kamu tahu siapa wanita yang tanya tadi itu Semerak? itu putrinya Sheikh Kaftaru putrinya mufti negara Suriah putrinya negara muftinya negara coba kalau saya ngasih jawaban, boleh kamu buka cadar, padahal 50% ke atas wanita Suriah sudah memakai cadar terus mereka lihat setelah putrinya mufti negara buka cadar gara-gara fatwa saya tadi itu terus mereka punya kesimpulan lo ningi negara ae cadare dibuka akhirnya kabe dipilih hukum yang galak napa yang gampil ini yang galak lek suriah mungkin konteksnya semacam itu lek ten indonesia ndamel jilbab niki pun nyamul sampun lumayan timbal penyempurnaan jangan sampai jilbabnya yang lalu belain lalu belain itu no, damel jilbab tapi ngudele ketok lah ini yang lalu makin disempurnakan, enggak dipakso-pekso dan seterusnya itu. Lalu iki Makanya kitabnya namanya lalu belain. Pun mugi ilmu ingkang manfaat maslahat fi wal akhirah wal akhirah wal akhirah amin ya rabbal alamin dan kita terus mengikuti para ulama dalam bahasa syairnya nurut toro Kiayi, yang mereka juga kembali kepada Alquran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعوه لا استجاب لها اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ولا مضلين حربا لاعدائك وسلما لاولياك نحب بحبك الناس ونعادي بأدواتك من خالف من خلقك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا qina imama Allahumma waffiqna li muwafaqatil abrari wajannibna an murafaqatil ashrari wa awina bi rahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika ya rabbel alamin Allahumma razuqna hubbak wa man ahabbak wa ma yutarribuna ila hubbik Allahumma afir lana wa warhamhum kama rabbawna sighara Rabbana hab min azwajina wa zurriyyatina qurrata imama Rabbana atina azaban Allahue ala sayyidina Muhammad ve ala ali ve sahbi ve sallam Subhanakallahumma ve bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka ve atubu ileyk. Rabbana takabbal minna ve qabilna bi sirril fatiha. Allahu'l muafik ila aqmet tarik. Selamun aleykum ve rahmetullahi barakatuh.